Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu yang selalu kamu rindukan pastinya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Saya selalu berdoa ya teman-teman Sebagai sahabat baik kamu yang selalu menemani kamu Saya selalu berdoa semoga semakin lama Semakin banyak video yang kamu tonton Semakin banyak juga perubahan dalam hidup kamu ya Terutama menuju masa depan yang lebih baik pastinya Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu teman-teman karena banyak diantara kamu semua ya Yang Alhamdulillah mau praktek sehingga hidup kamu pun semakin banyak perubahan Ada yang tersenyum karena hidupnya sudah semakin banyak perubahannya Ada juga yang mungkin kaget Kagetnya kenapa mas bro? Kaget karena ternyata pagar kehidupan kalau dipraktekin efeknya dahsyat juga ya gitu Nah jadi bagi kamu sekarang pendengar setia saya Yang masih belum mau praktek ayo dong kapan lagi praktek? Iya kan? Karena dengan praktekan kamu, hidup kamu sendiri yang berubah, bukan hidup saya Nah kali ini kita bicara lagi soal bagaimana cara merubah hidup nih Kalau biasanya kita berbicara mengenai beberapa hal yang membuat kamu berubah secara drastis Kali ini kita akan berbicara, saya akan ngobrol sama kamu Tapi dibalik setiap obrolan yang saya katakan kepada kamu Dengan izin Tuhan, insya Allah akan membawa kamu kepada hidup yang lebih baik Kali ini saya kembali terinspirasi teman-teman oleh kisah sahabat pagar kehidupan Sekarang saya tanya dulu ya sama kamu Apakah dalam hidup kamu saat ini sedang mengalami sebuah hal Yang membuat diri kamu tidak bisa tenang Pernah gak sih teman-teman kamu bertanya dalam hati kamu Mengenai pertanyaan yang kurang lebih bunyinya begini Kenapa ya kok hidup itu tidak adil Kenapa ya dalam hidup gue kok harus ada masalah Kenapa harus ada hitam setelah ada putih? Salah apa sih gue? Salah apa sih dia? Salah apa sih mereka? Teman-teman, sebenarnya bukan cuman kamu, saya sendiri juga sama kok. Pernah atau bahkan sampai detik ini ya, jujur, saya masih sering kadang-kadang secara tidak sadar sedih. Sedih karena apa? kalau kita lihat dengan mata kita sebagai seorang manusia yang punya banyak kekurangan, kita melihat kok kayaknya sang pencipta itu gak adil ya. Gue udah capek-capek kerja nih mas bro, kalau kata teman saya. Gue udah capek-capek berusaha tapi ada aja masalah hidup gue yang seolah-olah membuat gue tuh terkesan menjadi manusia terkutuk. Sementara gue punya temen mas bro, kata dia Temen gua ini lahir di keluarga kaya raya Dia gak usaha-usaha apa-apa udah kaya Kenapa sih kok Tuhan pilih kasih? Ada apa? Apakah gue sebegitu buruknya di kehidupan yang lalu ceritanya Sehingga gua dilahirkan menjadi orang susah Ada juga kamu yang sedang mengalami trauma dengan percintaan Trauma dengan janji-janji palsu dari mantan kamu Kayaknya pedih ya Salah apa sih mas bro gue? Kenapa kok Tuhan tegak banget mendekatkan gue dengan orang-orang yang jahat seperti mereka? Teman-teman, semua dalam semesta alam ini pada dasarnya mengandung hikmah. Dan saya pun menemukan jawaban ini, percaya atau enggak, ketika saya sedang memakan jeruk. Oh, benar, ketika saya sedang memakan jeruk, saya tiba-tiba menemukan jawaban kenapa dalam hidup ini harus ada ketidakadilan. Sekedar informasi aja teman-teman, saya itu orang yang sangat menyukai jeruk ya Semua jenis jeruk saya cobain, mulai dari jeruk Mesir, jeruk Bali, jeruk Amerika Bener, saya suka banget dengan jeruk dan jeruk itu sangat menyegarkan Nah pada suatu ketika, saking saya enaknya makan jeruk, saya menggigit sebuah biji Biji jeruk itu kalau digigit rasanya gimana teman-teman? Rasanya pahit ya Rasanya pahit banget, bahkan kadang-kadang kalau ketelen, rasanya pun pahitnya makin lama makin nggak enak di mulut ya. Nah dari situ saya berpikir teman-teman, kenapa ya dari sebuah jeruk yang rasanya manis dan menyegarkan ini, Tuhan kok harus menaruh biji? Yang kita tahu, biji itu kalau digigit pahitnya bukan main. Saya berpikir, kenapa nggak sebuah jeruk ini diciptakan tanpa biji kan lebih enak, lebih segar, dan lebih mantap? Sampai ketika saya berpikir seperti itu Tiba-tiba saya mendapatkan ilham dari sang pencipta Berupa jawaban yang paling tepat Dan akhirnya saya mengerti Apa jawabannya? Menurut kamu, kenapa dalam sebuah jeruk harus ada biji? Padahal betul kan jeruk itu enak kalau tanpa biji Kamu tahu jawabannya? Jawabannya adalah seperti ini Kalau seandainya jeruk itu mengandung biji Atau ada biji di mulut kita Kalau kegigit memang gak enak, rasanya pahit Tapi tahukah kamu bahwa dengan adanya biji yang terkandung pada setiap jeruk Biji itu bisa membuat jeruk itu lebih banyak lagi Seandainya biji itu mau kamu tanam ke dalam tanah Sekali lagi, biji dalam sebuah jeruk itu justru menjadi berkah Kenapa? Karena kalau kamu mau menanam biji itu ke dalam tanah Biji itu akan berubah menjadi lebih banyak jeruk yang bisa kamu nikmati di kemudian hari Subhanallah Bahkan faktanya, yang maha kuasa itu maha pemurah loh Sangat maha pemurah Maha pemurahnya gimana mas bro? Bayangin, dari satu biji jeruk Kalau berhasil kita tanam dengan baik, akan menumbuhkan lebih dari satu jeruk Sementara, dalam sebuah jeruk yang kita makan Bijinya berapa sih? minimal 5. Saya sudah sering ngitung, minimal 5 dalam sebuah jeruk terdapat biji. Bayangkan, kalau satu biji bisa menghasilkan tarola 5 jeruk baru, 5 biji berarti 25 jeruk baru. Bukankah Tuhan itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? Nah, terus Mas Bro, apa hubungannya ini semua dengan kehidupan? Hubungannya ada. Begini teman-teman. Seperti halnya jeruk tadi, Kita juga punya kehidupan, pasti pernah kan mengalami kebahagiaan. Kita bertemu dengan orang baru, kita punya orang tua, kita mungkin punya anak, kita punya sahabat, kita punya pasangan. Tapi percaya atau enggak, tidak mungkin selamanya hidup kita bahagia. Lagi enak-enaknya bergaul, tiba-tiba teman kita berubah. Lagi enak-enaknya sama orang tua, orang tua kita dipanggil Tuhan. Ketika kita udah seneng hamil Istri kita hamil, keguguran Apapun bentuk bencana Bagi kita itu adalah suatu hal yang pahit Seperti halnya biji jeruk tadi Tapi kamu tahu gak teman-teman Bahwa dibalik setiap hal yang menurut kita pahit itu Kalau dipandang dengan cara yang berbeda Itu semua menjadi berkah loh Sama seperti biji jeruk tadi Kalau biji jeruk tadi kita gigit Itu akan menimbulkan pahit Tapi bagaimana kalau biji jeruk tadi kita ganti Dari yang tadinya kita gigit menjadi kita tanam di tanah Bukannya memberikan sebuah bencana Tapi justru mendatangkan berkah bukan? Sama seperti hidup teman-teman Belum tentu hal yang buat lu sakit hati itu Sebenarnya adalah bencana Belum tentu banyak teman saya curhat dikekecewain sama pacarnya, diselingkuhin sama istrinya, sama suaminya, mereka nangis. Tapi saya cuman kasih petuah kepada mereka bahwa setiap bencana itu pasti ada hikmahnya. Loh hikmahnya gimana, Mas Bro? Begini. Saya tidak tahu masalah kamu apa tapi saya cuma ingin memberitahu bahwa tidak akan ada satu halpun di bumi ini yang terjadi tanpa ada maksud. Sekali lagi, tidak akan pernah mungkin dalam semesta alam ini bisa terjadi sesuatu tanpa ada maksud ataupun hikmah dari sang pencipta. Contoh, bagi kamu yang pernah disakitin sama mantan, Baik mantan pacar, atau mantan suami, mantan istri Sakitnya bukan main kan? Iya, saya pun pernah, dan rasanya pun tidak enak Tapi sadar gak sih? Bahwa dibalik setiap rasa sakit yang kamu alami selama ini Bukankah itu yang membuat kamu lebih dewasa Menjadi hebat seperti sekarang ini? Bagi kamu yang pernah mengalami banyak penolakan baik ketika melamar kerja, ketika menjual barang. Kamu sadar nggak bahwa setiap penolakan, bagaimanapun bentuknya, itu kan memberikan ilmu baru buat kamu. Benar apa nggak? Saya justru bilang begini, kalau mau belajar tentang hidup, belajarlah lebih banyak kepada orang yang sering gagal. Jangan belajar kepada orang yang sering berhasil. Kenapa? Karena orang yang sering gagal, pengalamannya akan jauh lebih banyak Untuk mengobati kegagalan dibandingkan orang berhasil yang jarang gagal. Betul apa enggak? Ya iya mas bro, tapi kan sakit hati banget. Salah apa coba gue. Gue udah berbuat baik nih mas bro sama dia. Tapi kok gue dikecewain gitu. gua gak terima aja. Iya. Saya paham benar teman-teman Bahwa tidak akan kita mau menerima Kepada sesuatu hal yang sangat menyakitkan kita Sama seperti saya tadi Lagi enak-enak makan jeruk Tiba-tiba ngunyah biji Siapa yang demen pahitnya biji? Kagak ada yang demen Saya aja kagak demen apalagi kamu Tapi lama-lama pahitnya biji itu hilang kan? Lama-lama juga hilang kan rasa pahitnya Sama seperti rasa sakit kamu Rasa berduka kamu Berduka itu sakit mas bro, memang dikecewain itu sakit mas bro, emang saya tahu. Tapi kan itu nggak selamanya teman-teman, benar apa nggak? Nah yang jadi masalah itu sebenarnya bukan masalah kamu. Yang jadi masalah itu adalah kamu yang suka banget berlama-lama berenang-renang di dalam rasa sakit. Di banyak video pagar kehidupan, saya sudah memberikan banyak solusi loh buat kamu mengenai cara memaafkan orang dengan cara yang paling mudah. Tapi saya kerap kali mendengarkan curhatan di bagian komentar video saya, banyak orang-orang yang tidak bisa move on hanya karena belum bisa memaafkan orang yang menyakiti mereka. Saya bingung. Lah bingungnya kenapa mas bro? Bingungnya begini loh. Sama seperti saya makan jeruk, saya nggak sengaja menggigit biji. Pahit kan? Nah, sekitar 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, rasa pahitnya kan udah hilang. Nah, lucu nggak kalau tiba-tiba saya bilang, eh gila bro, tadi jeruknya bijinya pahit banget loh. Asli pahit banget. Tiba-tiba besoknya saya ngomong lagi, eh gila ya, kemarin biji yang gue makan tuh pahit banget. Minggu depan saya bilang gitu lagi, bijinya yang minggu lalu gua makan tuh bro, jeruknya, bijinya pahit banget. Oke bulan depan saya masih ngomong gitu juga ke teman saya bro bro bulan lalu gue makan jeruk bijinya pahit banget apa yang akan terjadi? saya akan ditampar oleh teman saya karena saya lebay lebaynya kenapa? karena bijinya udah gak ada mas bro ngapain lu ngomongin lagi sesuatu hal yang sudah berlalu mungkin kamu ketawa mendengarkan cerita saya seperti ini tapi sadar gak sih bahwa itu kamu? Ih, benar ini kan kamu suka membicarakan masalah yang sudah enggak ada, tapi kok dibahas mulu gitu loh. Udah jadi mantan ya udahlah buang, ngapain sih dipikirin? Saya tahu sakit bener kelakuan dia kurang ajar, saya paham, tapi ya udah dong. Namanya juga udah berlalu, ngapain lagi dipikirin? Kalau saya ngebahas biji jeruk yang saya makan minggu lalu aja pahit bukan main menurut kamu konyol? kenapa sih kamu nggak menganggap diri kamu nih yang suka ngebahas mantan, ngebahas masalah yang udah berlalu terus-menerus, kok kamu nggak nganggap diri kamu konyol ya? Hmm, jawabannya karena kamu tidak paham bahwa kamu konyol. Nah sekarang gini teman-teman, saya sengaja memberikan perumpamaan berupa jeruk dan biji supaya kamu paham betul bahwa masalah dalam hidup kamu itu seperti biji pada sebuah jeruk tadi. Jeruk itu harus punya biji Karena dari biji itu bisa melahirkan atau membuat jeruk itu menjadi lebih banyak lagi Nih teman-teman, saya punya sebuah fakta seru nih Sadar atau enggak Dari setiap masalah kamu nih Itu membuat kamu lebih berguna loh Buat orang lain Contohnya ya saya Dengan banyaknya masalah yang dulu saya hadapi dalam hidup Bukankah saya bisa menolong kamu semua Dengan banyaknya video pagar kehidupan yang merubah hidup kamu? Seandainya dulu hidup saya gak ada masalah teman-teman Bisa jadi pagar kehidupan gak ada Dan kalau pagar kehidupan gak ada Bisa jadi hidup kamu pun tidak berubah-berubah Jadi intinya Masalah itu menjadi berkah asal cara pandangnya betul Nah sekarang Cara pandang yang betul itu bagaimana mas bro? Cara pandang yang betul itu begini Anggap setiap masalah itu Adalah sesuatu hal yang memang harus terjadi Saya ulangi Anggap setiap masalah itu Seperti sesuatu hal yang memang harus terjadi Kalau memang masalah itu harus terjadi Kamu gak akan bisa menolak Karena memang semua yang ditakdirkan Tuhan itu Pasti terjadi Termasuk kekecewaan yang hadir dalam hidup kamu Iya mas bro tapi sakitnya itu loh Nah gini gini, gini. Kalau kamu adalah seorang muslim dan kamu suka membaca terjemahan Quran sama seperti saya. Kamu paham betul siapa yang namanya Maryam. Tahu siapa Maryam? Bagi kamu yang Katolik pasti tahu Bunda Maria. Nah, Bunda Maria itu adalah Maryam. Nah, kamu tahu enggak sih bagaimana proses kelahiran seorang yang mulia akhlaknya yang bernama Maryam itu? Kamu tahu kisahnya bagaimana? Kisahnya adalah ada seorang ibu Yang berdoa kepada Tuhan minta seorang anak laki-laki Sekali lagi ya Ada seorang ibu berdoa kepada Tuhan minta seorang anak laki-laki Kalau kita sebagai manusia normal pengennya kita berdoa A Ya dikasih sama Tuhan A dong gak mau gue berdoa A dikasih C Nah, yang terjadi pada waktu itu dalam sebuah kisah ini adalah akhirnya seorang ibu ini diberikan seorang anak setelah sekian lama berdoa. Nah, tapi di sini nih uniknya teman-teman, anaknya perempuan, bukan lelaki. Waduh, enggak sesuai kan? Rasanya pahit dan juga pedih. Belum tentu. Nah, kisah ini berlanjut. Ketika dia dikasih anak perempuan, Sang bapak dan sang ibu ini tidak ngomel sama sekali Tapi dia berkata Ya Tuhan, apapun yang dikehendaki Engkau pasti baik Saya terima ini dan saya ikhlas Itu yang dikatakan mereka Dan kamu tahu teman-teman Ketika mereka merawat anak perempuan ini Tiba-tiba anak perempuan ini bertumbuh dewasa Dengan akhlak dan moral yang baik Dan akhirnya Anak perempuan ini Menjadi ibu dari seorang Nabi yang mulia Yang dikenal oleh umat Nasrani Dan juga umat muslim Siapa itu? Betul, Isa Al-Masih Coba, ini skenario Tuhan yang luar biasa loh dari kisah ini Coba kamu bayangin deh Minta anak laki-laki dikasih anak perempuan Awalnya mereka pikir ini bencana Tapi karena mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan kembali, mereka ikhlas, mereka sabar, ternyata ada skenario dari Tuhan bahwa ibu seorang nabi berasal dari keturunanmu. Bukankah itu suatu hal yang tidak bisa ditebak dan suatu hal yang luar biasa? Teman-teman, hmm. saya punya rahasia besar buat kamu. Skenario sang pencipta tidak akan bisa kamu tebak. Sekali lagi, skenario sang pencipta tidak akan bisa kamu tebak Nah begitu juga dalam kisah ini, ini kan kisah nyata ya Bagi saya, kisah ini sangat menginspirasi teman-teman Sama seperti hidup kita Kita selalu berkata bahwa semua perkara dalam hidup ini selalu pahit Padahal sadar gak sih, kita tuh cuma butuh sabar Dan mengatakan bahwa ya Tuhan, apapun yang engkau kehendaki itu pasti baik Udah cuman itu doang, sabar katakan ya Tuhan apa yang kau kehendaki itu pasti baik. Karena pada dasarnya menurut pengalaman saya dan berdasarkan kisah tadi teman-teman memang gak ada tuh satu halpun yang diizinin sang pencipta terjadi itu buruk. Tidak ada teman-teman, cuman kitanya yang gak sabaran. Nah sekarang saya akan mengajak kamu untuk kembali praktek. Ya, setelah kita tadi berbicara mengenai filosofi jeruk dan biji, setelah juga saya tadi memberikan sebuah cerita yang nyata dari kitab suci saya Quran mengenai Maryam dan juga Isa Almasih Alaihi Salam, sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu mengenai sebuah teknik yang bisa membuat diri kamu yakin bahwa apapun yang dikehendaki Sang Pencipta itu selalu baik. Oke? Okay? Nah, sekarang seperti biasa, saya akan mengajak kamu untuk meresapi apa yang saya katakan ke dalam sebuah doa. ya Saya senang sekali kalau membuat kamu menjadi berdoa, karena ketika berdoa, hati kamu akan kontak dengan sang pencipta yang menciptakan kita. Oke? Kamu sudah siap ya? Sekarang seperti biasa, saya minta kamu tenangkan diri dulu, posisikan diri kamu dengan posisi yang paling nyaman, paling damai, paling tenang. Sekarang, seperti biasa, saya minta tolong kamu pejamkan mata. Pejamkan mata, tapi untuk kali ini, saya minta tolong taruh tangan kamu di atas dada kamu. Oke? Ambil tangan kanan kamu, kamu taruh di atas dada kamu, dan ikuti perkataan saya berikut ini ya. Ya Tuhan, terima kasih. Saya bahagia karena sudah mendengar apa yang dikatakan kamu. Oleh teman saya di video ini Perkataan dia benar Saya pun paham bahwa engkau sangat pemurah Tidak ada satupun hal pahit yang terjadi Tanpa ada berkah bagiku Aku terlalu sombong Karena aku tidak mau melihat berkah Dari setiap masalah yang kau berikan Saya pun sadar betul sebenarnya engkau selalu menunggu saya untuk kembali kepadamu. Saya pun sadar betul dan saya merindukan sekali pelukanmu wahai Tuhan yang menciptakan aku. Izinkan aku kembali kembali kepada segala sesuatu yang sudah engkau rencanakan maafkan aku ya Tuhan diriku saat ini sadar bahwa apapun yang kau rencanakan selalu baik dan selalu yang terbaik untuk saya saya maafkan mereka saya ikhlaskan mereka karena saya tahu bahwa apapun yang kau rencanakan Itu adalah yang terbaik. Engkau selalu mencintai saya ya Tuhan, dan saya pun selalu mencintai Engkau. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Izinkan aku kembali kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Sekarang kamu buka mata kamu. Nah gimana teman-teman rasanya ya, udah lebih lega, udah lebih enak ya Jadi tadi intinya di video ini secara tidak terasa Kita sudah belajar bahwa tidak ada satupun masalah dalam hidup ini Yang merupakan bencana Setiap bencana itu bisa melahirkan sebuah hikmah Hanya saja butuh waktu untuk bisa kamu mengerti kira-kira hikmahnya itu apa Ya? Jadi sekarang pesan saya, apapun yang sedang melanda kamu, terima Terima seperti layaknya rasa pahit pada biji yang tidak sengaja kamu gigit Akan hilang seiring berjalannya waktu Harusnya kalau kamu tadi ngikutin, kamu sudah bisa lebih ikhlas ya Sudah bisa lebih menerima Dan meyakini bahwa apa yang digariskan oleh sang pencipta untuk kamu itu selalu yang terbaik Oke? Sekarang tugas kamu, relakan itu semua Jalani hidup Nggak usah lihat ke belakang lagi, lihat ke depan Dan setiap kali ada masalah, kamu ingat jeruk Ingat jeruk yang selalu ada bijinya Sama seperti hidup kamu, harus ada masalahnya Tapi masalah itu sesungguhnya menjadi berkah Bagi kamu dan juga orang-orang lain Kalau cara pandang kamu betul Jadikan diri kamu berguna buat orang lain Dan jangan lupa Bagikan kebahagiaan buat orang lain Dengan adanya musibah Yang pernah ada dalam hidup kamu Jadikan musibah itu Sebagai pelajaran Yang bisa membuat kamu lebih mahir Untuk menyebarkan kebaikan Kepada orang lain Masih ada saya Aryan Surya Sahabat kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye bye